Uh, dari dulu diusulkan Mau bangun rumah sakit khusus untuk、uh, Dari dana jaksosa itu Untuk bangun rumah sakit、hmm. Tapi realisasinya mana lagi Sedangkan、uh, karyawan Karyawan sendiri mana Untuk mau、uh, berobat atau apa segala Dan dananya itu Saking banyaknya itu mau dibelikan Bank,、uh, saham bank Atau mungkin dipinjamkan Untuk、uh, bangun lapangan g o l f gitu l o h Ya terima kasih Terima kasih Pak a r i e Kemudian tadi b i o selamat siang. Selamat siang Bu. Ya silakan Pak.、Eh, Ibu jangan terlalu memperhatikan majalah kontan karena majalah kontan itu majalah kapitalis. Jadi dia mau m e n g g i r i n sistem negara Indonesia itu sekuriti sosial seperti di negara kapitalis Inggris, Jerman, Perancis maupun Belanda sehingga mereka itu、um, uang bisa masuk tapi keluarnya itu akan sulit misalnya contohnya seorang bayi kecil sakit saja nanti misalnya、uh, untuk meminta dana pertanggungan jawab. 2ティカロマサピサ、ティオトマティス、パカチャニー、アカンママママニフォーラー、ヤパニャ、オレカナイト、ハルキトラ、タンシクラティカンディ、タンシテムライン、ヤトシテムソシャリス、パケカトウ、カトニャイト、ディパイア、オレデパトメンカセアタン、セマナティア、タムジパディシア。マカセイパリビオ、パンディアン、サ サンフィーダ SUSAN Ya, sekarang ini pemerintah mau jamin, gak, kalau kita masuk asuransi, bayi yang n g g a k bekerja itu pegang apa? Hari tuanya atau nanti dia, apabila dia menginjak bayi, yang menginjak umur dua p u bisa n g g a k pemerintah mengembalikan dana itu? Seperti j a m sospek, ya, jangan pemerintah mau m e m e r i n t a sanksi, sanksi, sanksi pidana, pidana, pidana. Kalau n g g a k n g i k u t program saya, k e n a p pidana?、Nah、itu ancaman, gak boleh. Itu saya gak setuju kalau itu boboasi. Ya, terima kasih, Pak a n d r e Selanjutnya, Pak Agung. Seperti p e n e l a p a n yang sebelumnya, itu sanksi p i d a n a Pemerintah ini makin kacau aja. Itu banyak yang rakyat-rakyat miskin sama sekali buta hukum dan segalanya sudah d i m o u diancap i d a n a Gimana urus begini? Kacau.、Hmm. <tacau. tacau> ya, gitu aja. Terima kasih, Pak Agung. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. i Ya, silakan, Pak. Uh, saya melihat kesejahteraan rakyat Indonesia masih rendah itu Banyak yang masih susah Bagaimana harus disuruh dan dipaksa untuk ikut di a s u r a n s i Apalagi dipidanakannya Ya buat aja penjara yang banyak Terima kasih Terima kasih Pak Leo Pak h e n r y selamat siang Halo? Ya, selamat siang Pak h e n r y s i l a k a n Pak Ya, omongan Pak Mega itu memang benar Negara ini udah kacau balau Thank you Oke,、okay, white drop p h e n r y サヤシー、ゴラ e ス、ティタス、プシュー、ボガン、ゴラン、ティトゥ、クナチャン、キラピカン、ザンティコロプシー、エトアタイ、マータン、アタイド、モータリ、ウランド、コロプシア、セットロス、スカラン、パタニ、パタニ、モイド、タティア、エクスラド、ナピペイ、ウランド、カライメマママチュウ、ライアキャタ、シュサモキパラスラキパラスラキパラスラスラスラス。 トシュラ、トリマカセイ ?Ya、バイク、トリマカセイバーゴディ。パーリチャー、スラガン ?Ya、アスフランスニア、オケ、サピー、スポーツ、パマクサン、ボギトゥ、ピシリカタランパー、パマサン、カナダ、オヤンガイト、ナサンシー、バイクサドン、ノランガハマ、ギニ、オムランガハマパ、ザジャン ?Ya、バイク、トリマカセイバー Ya, selamat sedang Siang, bagus.、E, kalau kita lihat ini pemerintah makin kesana makin gak jelas,、ya. karena apa? karena panik sebenarnya mencerminkan ketidakmampuan jadi kalau memang tidak mampu lebih baik、e, mundur saja, percuma jadi gak fungsi, sebenarnya pemerintah ini kalau kita bicara bahasa kasarnya jadi lebih dari <tuk> preman terima kasih、yeah. s i l a k a n Pak Gilbord サンプルジュースカ u アに、オピアンナマンアトランティティダゴリパカカネ、オリパカカネマンジュースカカマカネ。サンプルティケキタディパラケ。イトキネシューサー、カリ、レカアロシャタオウ、レカノウンキバワ、アクテカカカ、レアクマレカイトマナミスマニア、イデビザマカン、マカニア、マカナシアキン。 masih d i b i k i n begini lagi ini r e g i m ini saya harap tidak lama kalau begitu makasih、okay. terima kasih bagi Uber Pak Henry silakan selamat siang i n i wacana u d a u k siapa punya Pak saya, kalau, kalau boleh saya tahu kontan Pak、Hah? kontan、uh, nggak oh kontan bukan dari pemkot、oh. mantap gak kegila lagi mau minta kita Pak b u k a n a p a a p a ini kita hidup aja udah susah sekarang mau diperas lagi dengan asuransi aduh bukannya apa, -apa. バイクにしよう。 Saya s e t u j u sekali, yang penting itu p e n g e l o l a a n n y a itu transparan. Jadi janganlah itu y a d i korupsi lagi. Tapi k a l a u t u r a s i itu memang perlu sekali. Terus untuk yang kecil-kecil, l a n g kecil itu jangan disubayar, tapi disubsidi oleh pemerintah. Gitu aja, Pak. Terima kasih. i Ya, terima kasih. Pak Harko, silakan. i Ya. Ini saya juga mau, klari, mau tanya sih, bukan tanya ya, tapi ini kan dari kontan ya kan, kita juga belum jelas a s a l u s u l beritanya seperti apa. Tapi kalau memang pemerintah-pemerintah yang mana-mana l -mana,、oh. a s tahu kan pemerintah pusat m、hmm. e m a n g mengandungkan seperti itu ya, tentu saja itu sama saja mendeklarasikan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi、hmm. untuk m e n c e l a s k a n rakyatnya. Jadi mungkin lebih baik negara ini disahkan kepada negara yang mampu memberikan kesejahteraan k e p a d a rakyatnya sendiri Jadi, mungkin s a a t pribadi juga rela kok negara ini dikelola dengan baik kok negara walaupun sama saja d i j a j a h harga diri, martabat, itu b u l l s i t semuanya lebih baik, negara ini diperintah oleh、e, negara lain yang bisa menjajahkan r a k y a t daripada seperti ini yang udah yang gak karu-karuan lah, makasih ya Pak Iwan, satu penelpon terakhir s i l a k a n ya ini kalau sudah gak bekerja, mau bayar tapi asuransi, pakai apa bayarnya Pak? Redon pisang kali nggak mikir tuh pemerintah, makasih. Ya terima kasih Pak Iwan. Bu Teguh, selamat siang. Ma tore Bu. a i y a baik terima kasih, silahkan Bapak komentar anda. Iya, saya mendengar pak kayaknya tergugah banget itu masalah asuransi jam k e r e k i t u yang b a g i yang belum masuk. Tetapi yang saya tanyakan tuh kalau orang yang bermakan aja sisa yang pelosok pelosok yang di kampung-kampung, bagaimana tuh tuh bayar、hmm. bayarnya kan pasti sulit kan? パムハーに合うレベの SPL。や。コロブラやまかフォター、ジャスカランダー、レッスン、アンティラプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリアプリア Baik, terima kasih Pak Arsyad Selamat sore Selamat sore Silahkan Bapak Ya, cuma n mau, mau pertanyakan itu Itu jam soft tag aja p a s t i belum bisa diselesaikan Atau pertanggung jawabnya Bagaimana dia akan memberikan lagi akan Membuat lagi satu、uh, arasi Yang untuk memberatkan kondisi raya k t Sekarang yang masih、uh, Katakanlah Kondisinya sangat kurang, kurang mampu ya mungkin perlu dipertimbangkan itu. baik terima kasih. terima kasih pak Arsyad tadi b i o selamat sore. selamat sore Bu. silakan. soalnya selamat. begini saya tidak setuju rakyat Indonesia akan menentang karena apa? cara tamakan pemerintah itu siapa? s a y a g a k jelas. kedua harian itu ditulis harian kon tanpa s t i dananya dipakai untuk e nggak e nggak terutama、uh, untuk masalah、uh, dibungakan lagi karena apa?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 Fungsi-fungsi aparat negara itu, terutama Departemen itu bagaimana, Depsos berfungsi n g g a k d e p k a s berfungsi n g g a k untuk menyedarkan e rakyat. Itulah yang d i harus n g a s i k a n jaminan. Bagaimana p a j a k p a j a k yang dibayar itu, semua d i b a k a n oleh m p r DPR, dan terutama aparat negara. Bagaimana mereka itu, mereka kaya, rakyatnya miskin. Oleh karena itu,、apa? itu harus ditentang dan ditutup, harus diganti. Lebih baik lembaga negara itu ditutup saja. パイプの人は banyak、uh, uang apa, rakyat yang dipakai nggak betul nggak benar contohnya banyak s a y a angkutan apa buat pemerintah sedan mewah gitu bu yang nggak pantas m a k s u saya plat merah mewah Volvo Langkoser ini nggak pantas itu kedua itu jadi、uh, uang larinya ke arah situ dan ketiga pemerintah、uh, ya seperti negara komunis dong kita jadi dipaksa gitu harus begini、uh, terima kasih bu baik terima kasih pak Roy silahkan pak Roy 私たちは、この時期、私たちは、私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の a 族の家族の家族の家族の家族の家の家族の家族の家族の家族の家族のの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のの家族の家の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のの Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai di sini b u s n i s Manor i n a n Terima kasih Anda sudah memberikan komentar Anda. Saya d o n a o r i z a